I want you to know. Listen. t i b a s a at m e n g e r t i j e r i t s u a r a h a t i y a l e t i m e s k i m e n c o b a m e l a b u k a n r a s a y a n g Ada.、Oh. ジャラルパカワウマタカマラジュアサマジャリンビビーオンジャササピンサピンチンタカ。 Dipanggilnya eg, eg, eg, e eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, a g eg, eg, eg, eg, e a eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, e a eg, a g eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, eg, naik banget bisa berapa ratus persen? Saya h i t u n a n tujuh teman. Puji teman. Gak, gak. Dari kemarin kemarin tujuh peserta, sekarang pembuka kamu itu kayaknya yang interaksi berani sampai ke depan, terus kemaya、uh, berinteraksi itu baru kamu. Puji teman, Dan buat gue、uh, terlepas dari ada bad news, dikit ada bad news tadi. Uh, lu ngaku kan、oh. pas falset tadi、yeah. perpindahan,、That's、agak p i t c h n g a gak pitch gitu. Cuman buat gue tadi ngeliat kepercayaan diri lu tuh gede banget. Interaksi dari, dari situ lu udah ngeliatin Maya ya terus. Udah-udah udah kayak mau di ini nih sasaran gue gitu. Terus disamperin sama lu Mayanya juga ada interaksi. Buat gue itu satu penampilan yang cukup membuat gue respect sama lu. Terima kasih banyak, puji Tuhan. Gue respect banget sama lu. h、uh, a l u s p i s a n h a l u s p i s a n Sebagai p e m b u k a h a l u s p i s a n Betul sih, udah b a g i Glenn, yaps,、yep, i a p Tadi ikut itu sama bajunya sama Kang Arman, m e a m e r a h h i t a m merah. merah. Lah. Mera -mera, mera mera. Mera -mera.、Eh, merah. merah. l a h merah. merah. tong merah. merah. merah. Lalu merah. l a l merah. Lalu merah. l a l e r a h Lalu m a l u merah. a l a h a l u merah. l a l a t a l u m e a h a l u m a h u m r a u m a h l a l r a m r a h a l a u merah. l a l a h u m a h a l u r a h u m a h a l r a m r a h a l u a r a h a l u a h a k a p a l a batu tuh s e b e n a r、uh, n y a orang timur. Katanya, Lebih ke general s i timur semua. Timur, o、oh, iya. Di timur、okay. semua bisa p a k a i i y Artinya a kalo... l lu tadi mau gue bilang gitu. Artinya apa kepala batu? k e p a l batu t h hebat lah. Oh hebat, lo kepala batu alus pisang. m o u d i t a s gak k e p a l a batu apa gak? Gak. e r e n gini yang, yang pertama kemarin, minggu kemarin l u nyanyi Talking to the Moon ya. Iya.、Yeah. Dan gue rasa ini, kemarin gue bilang ya. l u dari babak sebelumnya, sebelum nyanyi Talking to the Moon. Uh, lu bagus banget waktu itu lu agak berkurang gitu kan、iya. yang kemarin ya. Tapi gue bilang lu layak masuk spektakuler dan udah masuk hari ini. Gue ngerasa sekarang Glenn sudah kembali ya. Lu lebih bagus dari minggu kemarin yang jelas. Puji Tuhan. Ya. Kasih.、Uh, cuman ya ini lagu, ini ada, ada penyanyinya disini、hmm. ya Cintakan Membawa Kamu. Ini lagu salah satu menurut gue yang dalam banget dari Dewa. Dan lu berhasil membawakan versinya lu. Satu lagi yang gue nilai a d a l nyanyi ini gak, gak sekedar notasi, gak sekedar nyanyi. Tapi begitu lu tadi kesini t u h salah satu nilai plus. Lu gak takut sama Bunda Maya n lu ekspresin rasa cinta itu makin kerasa lagunya. Gitu. Ya secara penampilan gue rasa cukup oke.、Okay, tapi tadi missnya udah dikasih tau Kang Arman、yeah. ada, ada sedikit pas di f a l s e t o nya. Miss tapi cukup memukau hari ini. Keren. Puji Tuhan terima kasih.、Man. Oh Daniel.、Uh. Boleh nambahin sedikit.、Oh, s i l a k a n Oh, masih ada?、Uh, sebagai sebuah lagu pembuka、ya. itu biasanya lagu yang cepat dan bersemangat.、Ya. Ini sebuah pilihan yang berisiko dari tim Indonesian Idol memilih lagu slow sebagai pembuka dan memilih kamu tapi itu tadi sangat berhasil ya p e m Penyanyi aslinya loh yang bilang loh. Terima kasih.、Abang. Gimana, gimana tuh rasanya di komenin langsung m a u penyanyi aslinya, dibilang bagus lagi? Apa kalau biasa orang timur belah hati tak pukul. Arti tak pukul. Arti tak pukul maksudnya. Apa itu? Arti tak pukul、uh, artinya apa? Apa ya?、Uh, lebih ke rasa bangga sih maksudnya kaget, kaget tapi bangga. Bagus, tadi、oh. bagus. bagus kok. Bagus ya bagus. Bunda, tadi dinyanyiin langsung d i t a t a p gitu matanya itu gimana perasaannya?、Uh, justru tadi aku, kenapa aku berdiri sama Glenn?、Uh, untuk melatih dia, mental dia, apakah dia berani menatap eye to eye? Ternyata dia berani dan dia berhasil、uh, menyanyikan dengan rasa yang baik. Hujudnya. Itu, boleh request gak? Iya.、Yeah. Nyanyin lagu aku pasti kembali dong. Suatu saat, boleh ya? Oh iya.、Yeah. Dari Pasto, kan Ryan tuh ininya. Iya,、yeah. revnya. Oke.、Okay. Oke.、Okay. Oh enggak, nanti suatu saat. Minggu depan. Saat minggu depan. Minggu depan. Kan,、oh, minggu depan. Minggu depan. Oh suatu saat、iya. nanti. u n t u n minggu、iya. depan, suatu saat okay, nanti. <laughs> Kalau misalnya lolos gitu、oh, ya.、Okay. Ah, Harus、okay. optimis d o h Siap, optimis. i h、eh, next gue nyanyi lagu itu. Sher, tapi boleh ya aku bilang ya, ini lagu ini lebih bagus dari Ari Lasso loh k a l u nyanyiin dia. Beneran, beneran. Aduh. beneran, beneran. nih. Ari Lasso tuh flat-flat-flat, bagusan、jadi、dia、gini. loh. b a k u s dari Ari Lasso, Jun. Jun. banget. k u e jarang sih、Mai. denger ada yang lebih bagus dari、Mai. dia nyanyi lagu ini, beneran. Nggak, <laughs> Maya, Jun. Jadi peringkatnya tuh l lo bilang lebih bagus dari Ari Lasso, jadi Ari,、uh, Glenn. バローラソウやバ s ーラソウやバローラソウやバローラボレンガボレンガキ ita バニキランソウエイリドパンやキ ita キ ita リラソウジネバシビア a ンダルセディケットメニカラゴチタカンボムバリーオギネキ ita du エーサイアフェシサイアリサボングランフェシサイアリトウウウルドリレキアハパンダこニロセニロ g l e n g l e n saingannya berat cik. loh.、Iya. Cik, Cik. Kita liat nih sekarang nih. Cik, Cik. Ini naik sedikit dong, boleh? Monitornya naik, Monitor dikit. Dikit. naik sedikit. m o i t sedikit, n i k s e d i Ini tadi kunci aslinya ya? Mas Ben. Dari song, dari song. Oke、okay. ya, oke、okay、ya, oke.、Okay. オランギオランオランダゴヤマスドラン。 ラサヤ a アダ。 頑張りでしょ。<音楽> アテテティア Boleh dikomentarin gak? Bo, silahkan, silahkan. Ini adalah co contoh cara menyanyi yang zaman dulu banget dan kekinian banget. h、yes. Ari l a s a jadul, nah gila itu kekinian banget. Bisa, i t u tadi termasuk cara nyanyi zaman prasejarah ya. <laughs> Sejarah. Gue tadi agang. udah mau protes aja Niel. Kenapa Ini、tuh? peserta kok tua-tua amat ikutan Idol a k u bilang. Oh bukan, ternyata juri. Juri. Oke,、okay. oh, saya、okay. bisa disitu lagi. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, o k a oke, o k a oke, o k a oke, oke, oke, l a e oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, o k k e oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, t k e oke, oke, t u l b e t u l b e t u l Dan betul. gayanya dia tuh e m a n g s e l a l u k a y a k R&B, swag, a k t i f b a n g e t gitu. Tapi k a m u e m a n g udah dari dulu a k t i f gitu atau gimana sih? k a l a u dibilang aktif sih s e b e n a r n y a enggak sih, dulu tuh aku tuh k a l a u misalnya di lingkungan, k a l a u misalkan ada a prosta a ulang tahun gitu, aku tuh paling malu. Karena yang lain pada bisa dance, aku n gak g bisa dance sendiri. Dan karena kepercayaan dirinya kurang, cuman abis itu belajar-belajar dance akhirnya bisa fit in dengan yang lain juga gitu. Oh bisa, belajar d a n c Bisa n g e r a n c e apa emang ngedance ya? Maksudnya kayak... Bisa ngedance dong ya? Kaya... Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Uh, Masihnya dance itu、sih. banyak loh, ada iya, ada ha -ha. drilling dance ya ngebor yeah. maksudnya, ada、yeah. drilling. <laughs> <laughs> drilling, ya kan, ada、yeah. ada dance, dance apa, dance apa? Daging suwak neinee. Uh, apa itu? daging d a g i n dance d a g i d a g i d a g i dance ya n g ini itu l a g watch me wave ah oke oke lo tau g a k lo tau g a k ini lagu kisah zaman now lo gue kisah zaman now gue tau <laughs> gini gini boleh g a k boleh g a k kalau gitu、uh, lo kalau misalnya tau lo buktiin juga sekarang kalau gitu seraya lo、uh, dancing juga、yeah. sini sini gue b e g a n g i n sini gue begini gue begini sini sini sini gue begini ya ya oke lo okay. oh eh ajarin ya ajarin. <laughs> どうして Yeah. ...dengan grupnya sendiri,、yeah. dengan gue yang suka naris e n d i r i a n aja. <laughs> uh -uh. Ya, tapi itu keren banget Man, itu、uh, apa, ada ada gini-gitunya gitu juga.、Ya. Ada gini-gininya juga.、Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Gue agak-agak beda gitu, gue yang... ya、yeah. yeah. Tapi gini, itu kan jaman now.、Yeah. Yeah. Gue pengen tau kalau misalnya jaman judge. j a m a n j a m a n p a r a juri k i t a m a n zaman, zaman, zaman,、oh, kita, 80, deh, zaman,、yeah? zaman, a m a n a m n zaman, a m a n zaman, zaman, zaman, zaman, z a m a s i a m a n zaman, zaman, z a m a zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, a m a n zaman, z a n zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, i a m a n zaman, z a o a n zaman, a m a n z a m n zaman, zaman, a m a n z a a n zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, a m a n zaman, zaman, z a a n zaman, z a a n z a y o n z n zaman, z n zaman, z n zaman, z n zaman, zaman, zaman, z a m n zaman, z n zaman, z n z ジュープレス。 スカリスカリスカリススカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカ Langsung aja, kalau gitu sudah siap semuanya. Sere, sere, kita, kita dari sini, kita dari sini. Kira-kira kayak agak-agak menilai, menilai kita, kita jadi juri ya? Kita, jadi juri, kita jadi juri dari para juri ngedance juga. ya? Daniel, Daniel,、yeah. Daniel duduk di sini aja, jadi juri sama eh, <tuk> <tuk> g Ag i r a Iya, gak apa-apa, udah sekali. a n Gua mau、ya. cerita, Daniel. Dulu di idol, salah satu yang paling gak mau ikut kelas koreografi itu gue karena gue gak bisa, bener. Tapi, gue pamit ya. Gue, gue duduk, itu kan dulu season dua. Sekarang udah season sembilan. Ayo lah, Bang ya, Judika. Oke,、okay, yuk, sudah siap ya? Lagunya i m p r o v Oke,、okay? satu, dua, tiga, music.、Oh. Ayo, Bu, tunjukin. Biasa kompak sekali-kalian, ini ada satu juri yang gak kompak kayaknya ya. y a Om-om. Oh iya, dong, ayo dong. Ayo. Sekarang waktunya. Sekarang jadi ganti sendiri、Daniel. lah narinya、Pada、lah.、Ya. Ayo, ayo, k y m ayo, gak kompak l o a k gak bisa. Ayo, ayo. Satu kali、udah. aja, dikit、Makin、aja, dikit, aja. dikit, aja. dikit aja, ayo. d i k i a p a n j a i g enggak. Dikit, Engga. dikit Engga. aja. Enggak. Enggak. Ayo lah. s e m u a a j a udah pernah. a aja, kamu aja kenapa gak kamu. Kenapa gak kamu aja. y a kamu memang bisa, gak apa-apa. Kenapa n gak g Daniel aja, aku tadi dibisikin. Gini gini, seri yang a j a k Enggak,、Ayo. enggak. Silahkan. a l o、oh. Wah lu, wah keterasaan. Kena Kenapa lari? Kayak d i k e j a n Ini apaan? <laughs> om, om. Ayo dong. Om Ari. Ayo dong. Om Ari. Om Ari. Iya.、Yeah. o Ari. Om. Udah, tuh, tadi tuh, tuh. aku disuruh ngerjain Daniel. Aku udah nyanyi loh tadi, udah n g gak? Gantian, gantian.、Yeah. tidak harus semua aku turuti tidak tidak tidak <k undergrad> dari situ aja j o g e t n ya diket ya diket ya dari situ ya diket ya kenapa sih maksa banget ya. siapa yang nyuruh maksa banget tuh、oh, tuh tuh tuh tuh tuh tuh ya ya set set set sih dan itu iya <tis> udah kita lagi, lagi. <tis> oke、okay, tapi boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu untuk para tiga juri kita ini luar biasa sekali thank you so much budamaya thank you so much kang arman judika thank you buat splitnya men itu karena gua angin lo bisa split toh masih Oh my goodness. Tapi n gak g apa-apa kan, itu kok jalannya jadi pincang-pincang.、Eh, iya. Udah、Tapi. kan emang anak udah dua juga kan, udah lah gak g apa-apa. <laughs> Sakit cu. <laughs> jadi n gak g Daniel suruh tarik? Jadi n g gak? Udah. Oke,、okay, sekarang ini langsung aja kita akan mempromosikan Glenn ya. Ha, tolong fokus. Oke,、okay, tapi yang pastinya bila anda tadi melihat penampilan Glenn, apalagi tadi duetnya bersama Ari Lasso juga. Well, kalau misalnya saat ini anda menjaga Glenn, langsung aja dukung Glenn sebanyak-banyaknya dengan cara apa Glenn? Buat seluruh warga Indonesia, khususnya Jepura, Papua, Ambon, Maluku. Tolong.、Yeah. Kalau... すごい